Assalamualaikum Sjidrlun, berita malam edisi. Hari ini, Jumat 21 Juni 2019, dibacakan Ardian Syah Belasan kambing warga Tibang mati mengenaskan, diserang anjing liar. Dua pria diringkus polisi saat hendak pesta sabu di sebuah rumah kosong. Dua rumah di Aceh Tenggara, Ludes, di Lalapsica, Gomera. Berikutnya juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambia FM. Berita malam ini juga bisa Anda dengar di Radio Loftzer 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loks Mame, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambia FM. Darlun kambing milik warga Tibang Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh mati mendadak akibat diserang oleh anjing liar. Kondisi kambing yang dimangsa anjing liar tersebut badannya tercabik atau luka robek. Selain itu luka bekas cakaran dan gigitan. Ridwan Yusuf warga Tibang Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh menyebut ada 12 ekor kambing miliknya mati dengan kondisi badan tercabik atau luka robek sehingga mengeluarkan isi perut. Peristiwa ini terjadi pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Namun Ridwan baru mengetahui kambingnya di mangsa anjing liar pagi hari. Ia menyebutkan tiga ekor kambing miliknya yang lain juga mengalami luka bekas cakaran dan gigitan anjing liar. Matinya hewan milik warga tidak hanya dialami Ridwan, kejadian serupa juga dialami warga Lingke. Menurutnya ada sekitar delapan ekor kambing milik warga Lingke yang juga mati karena diterkam anjing liar. Akibat kejadian ini pihaknya mengalami kerugian 30 juta rupiah lebih. Saat ini sejumlah warga sedang mengatur siasat memburu anjing-anjing liar yang memangsa kambing warga. Warga juga meminta pihak terkait turun tangan untuk membasmi anjing liar agar kejadian serupa tidak terulang. Sudarlon personel unit reskrim Polsek Rantawa Cetamiang menangkap dua pria yang ingin pesta sabu-sabu di sebuah rumah kosong kamis kemarin. Kedua pria yang diringkus, yakni M. Suhada, 20 tahun, warga Kampung Payabedi, Kecamatan Rantau, dan Aditya, 20 tahun, warga Kampung Bukitrata Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang. Kapolsek Rantau, Ibda Bimanugraha Putra, mengatakan keduanya ditangkap saat melintas di jalan Kampung Sukamulia, Kecamatan Rantau. Diduga, mereka baru pulang membeli narkoba jenis sabu. Dari dua tersangka, petugas mengamankan barang bukti, satu paket sabu dan satu unit sepeda motor. Ibda Bima mengatakan penangkapan dua tersangka dilakukan dari informasi masyarakat yang mengatakan ada pria yang akan melintas di daerah Sabta Jaya, Kecamatan Rantau. Mendapat informasi ini, petugas langsung melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap dua tersangka. Darun Api menghanguskan dua unit rumah berkonstruksi kayu di Desa Lawi Serke, Kecamatan Lawi Sigala-Gala, Aceh Tenggara, Jumat dini Dinihari, Pukul 01.30 waktu Indonesia Barat. Dua rumah yang ludes ini masing-masing milik Samsuar 50 tahun dan Sirem 55 tahun. Petugas Damkar Pemadam Kebakaran Aceh Tenggara, Amirin mengatakan dari keterangan warga, api awalnya berasal dari rumah Samsur. Kobaran api terlihat dari bagian dapur. Saat kebakaran terjadi, pemilik rumah sedang tidur. Dalam hitungan menit, api terus membesar dan menjalar ke rumah milik Sirem yang berada di samping. Warga yang melihat api membesar segera membangunkan pemilik rumah dan mencari bantuan. Kobaran api baru dapat dipadamkan pada pukul 03.30 waktu Indonesia Barat setelah tiga armada pemadam tiba di lokasi. Proses pemadaman api ikut dibantu warga. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut. Namun korban kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi ke rumah kerabatnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudahlun, pemerintah Kabupaten Pidijaya memastikan seluruh masjid yang rusak akibat gempa 7 Desember 2016 akan rampung dibangun tahun 2020. Total 12 unit dari 20 masjid yang belum dituntaskan pembangunannya pasca gempa. Pada tahun 2019 ini pemerintah api akan membangun empat masjid dengan anggaran 2 miliar rupiah lebih bersumber dari dana alokasi khusus Aceh. 4 masjid yang dibangun tahun ini diantaranya Attaquah, Kecamatan Teringgading, Masjid Jami Nurul Huda, Kedepantiraja, Masjid Nurul Yakin, Bandar 2, dan Masjid Madinah Kutabaru, Kecamatan Merah 2. Wakil Bupati Pidijaya Said Mulyadi mengatakan pemerintah Pidijaya berkomitmen untuk menuntaskan seluruh bangunan tempat ibadah yang rusak akibat gempa. Bahkan untuk mempercepat pembangunan, pihaknya juga mengupayakan bantuan pihak ketiga untuk membangun tempat ibadah tersebut. Saat ini ada beberapa pihak ketiga yang berhasil dilobi oleh Pemkap seperti Pertamina yang membangun tempat ibadah di Gampung Cubo, Kecamatan Bandar Baru. Selain itu, ada juga masjid di Kecamatan Ulim yang dibangun oleh Artagraha Kemudian Masjid Jamik Kuba, Teringgading, dan Atta Karun yang dibangun melalui Dana Rehab Rekon Pasca Gempa. Darlun para personil di Intelijen Daerah Militer dan Intel Dam Iskandar Muda menjalani tes urin yang berlangsung di aula dan Inteldam Dam Iskandar Muda Banda Aceh Jumat pagi. Kegiatan dilakukan dalam rangka pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Dan dan Intel Dam Iskandar Muda Letkol CZI Hassanul Harifin Ciregar mengatakan, maraknya peredaran narkoba tidak menutup kemungkinan telah menyusup ke TNI, khususnya prajurit dan Inteldam Dam Iskandar Muda. Untuk itu hari ini pihaknya menggelar kegiatan tes urin untuk mencegah penyebaran narkoba di tubuh militer. Arifin menyebut pemerintah sudah menyatakan perang terhadap narkoba karena akan merusak generasi penerus masa depan sebuah bangsa dan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Akibat lain dari menggunakan narkoba dapat mengganggu dinas, kertakan rumah tangga, dan hal negatif lainnya. Karena itu ia meminta semua pihak saling mengingatkan untuk menghindari dalam penyalahgunaan narkoba. Darlun warga desa Sukaramai 1, Kecamatan Serui, Acetamiang, Kamis malam menggerebek pasangan non-muhrim yang sedang berduaan di salah satu rumah tersebut. Rumah yang digerebek dihuni wanita berinisial S38 tahun. Ia kepergok warga memasukkan seorang laki-laki yang juga berinisial S41 tahun. Keduanya dihukum sanksi adat berupa santunan untuk anak yatim. Kapol Sekseruwe Ibda Muhammad Rizal mengatakan penggerebekan dilakukan pukul 23.39 waktu Indonesia Barat bermula dari kecurigaan warga. Dari informasi Datuk Penghulu Desa Sukaramai 1, warga mendapat informasi bahwa es membawa masuk laki-laki yang bukan muhrim ke dalam rumah. Curiga pasangan bukan muhrim berbuat zina, warga lalu menggedor pintu rumah dan mendapati keduanya sedang berduaan. Warga mengeluarkan keduanya dan membawa ke menasah desa untuk dimandikan dan dilakukan musyawarah. Hasil mufakat antara Datuk Penghulu dan perangkat desa lain, kedua pelaku dihukum secara adat. Mereka harus membersihkan rumah ibadah di Dusun Mandiri, Desa Sukaramai 1 selama seminggu sekali dalam satu bulan. Lalu mereka juga harus menyantuni 21 anak yatim 50 ribu rupiah per orang. Kemudian keduanya juga diharuskan melaksanakan kenduri minimal 44 bungkus nasi. Dari Newsroom Seram di Tanjung Permais, sekian berita malam edisi Jumat 21 Juni 2019.